Teman-teman pernah enggak sih di TikTok dengar lagu jaga mata jaga hati? Tahu ya, jaga mata jaga hati. Jangan cari yang lain lagi. Sumpah, satu cinta untuk kau. Tahu ya lagunya ya? Nah, itu juga salah satu single aku kolaborasi sama TikTok. Dan sekarang aku mau nyanyiin lagu ini. Teman-teman kalau pada tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Boleh ya? Boleh? Oke. Okay. Gas guys.